Sebagai awal dari pelajaran kita Kita sampaikan bahwasannya kemarin Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan Bahwasannya ada fi'il mu'rab dan ada fi'il mabni Dan untuk fi'il mu'rab itu sendiri Dia kita katakan adalah fi'il-fi'il -fi mudari Kecuali yang dia disambung dengan non-niswah atau non-taugif Maka semua fi'il mudhari' fi'il adalah mu'raf kecuali dua keadaan tadi yang pertama disambung dengan nun niswah yang kedua dia disambung dengan nun ta'kid maka maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aqsamul fi'li al-mudhari' kita akan membahas tentang pembagian fi'il mudhari' Fiyal Mudarik dia dikelompokkan menjadi 3 bagian Kita lihat pada bagan yang telah tersedia Kawasannya dibagi menjadi Fiyal Sahih Akhir Kemudian Muqtalul Akhir Dan Al-Af'alul Khamsah Kita akan jelaskan satu persatu insyaallah di sini Baik Yang pertama Yaitu Fiyal Sahih Akhir Apa itu Fiyal Sahih Akhir? Fiyal Sahih Akhir adalah I'il yang diakhiri dengan huruf-huruf sahih. Jadi, kita kan telah mengenal apa saja yang masuk huruf-huruf sahih. Pokoknya, semua huruf hija'iyah itu huruf-huruf sahih, kecuali tiga huruf. Huruf apa saja? Yaitu huruf alif, kemudian huruf wawu, dan ya. Ketiga huruf tadi dinamakan huruf illah. Dan selain itu, maka dia adalah huruf-huruf sahih. Maka apabila ada suatu fi'il, dia diakhiri dengan huruf-huruf sahih, maka dia dikenal dengan fi'il sahih akhir. Contohnya misalnya, Yad Hulu, Lam, ya, dia akhiri dengan Lam, dia termasuk huruf sahih. Maka fi'il Yad Hulu, dia adalah kelompok fi'il sahih akhir. Contoh yang lain misalnya, Yakhruju, artinya keluar. Dia pun diakhiri dengan huruf Jim, huruf Jim, dia adalah huruf sahih. Contoh yang lain misalnya yaqrau yaqrau huruf hamzah huruf hamzah ya ini bukan huruf alif akan tetapi huruf hamzah karena huruf hamzah maka huruf hamzah termasuk huruf sahih karena kita sampaikan tadi semua huruf hijaiyah itu sahih kecuali alif, wawu dan ya. Dan di sini pada yaqrau dia diakhiri dengan hamzah. Sehingga Fi'il yakra'u, dia termasuk Fi'il sahih akhir Terakhir kemudian pada Kelompok yang kedua, yaitu Fi'il mu'tal akhir Apa itu Fi'il mu'tal akhir? Di sini disebutkan, diperhatikan bahwasanya Fi'il mu'tal akhir Adalah Fi'il yang Diakhiri dengan huruf-huruf Illah, jadi kebalikannya Kalau Fi'il sahih akhir tadi Diakhiri dengan huruf-huruf sahih kalau fi'il mu'tal akhir, dia adalah fi'il yang diakhiri dengan huruf-huruf illah. Kita ingat tadi, huruf illah ada tiga, yaitu alif, wawu, dan ya. Maka, fi'il-fi'il -fi yang diakhiri dengan ketiga huruf tadi, dia dikategorikan sebagai fi'il mu'tal akhir. Baik, untuk fi'il mu'tal sendiri terbagi menjadi tiga, karena mengingat tadi, huruf-huruf illa ada tiga ya. Yang pertama yaitu fiil mu'tal akhir yang dia mu'tal alif. Mu'tal alif. Maksudnya fiilnya tadi dia akhiri dengan huruf alif. Contohnya misalnya yarudha. Ya, ya di sini huruf alif ya. Intinya apa? Mudahnya pokoknya kalau sebelumnya itu dia di fathah ya walaupun bentuknya kayak iya dia huruf alif. Ya, mudahnya begitu saja yarudho artinya meridhoi kemudian yanha melara ini diakhiri dengan huruf alif maka dia termasuk kelompok fi'il muqtal akhir yang muqtal dengan alif kemudian yang kedua muqtal wawu ya muqtal dengan wawu contohnya misalnya yad'u ya, menyeru atau berdoa kemudian yanzu berperang nah kita perhatikan dia diakhiri dengan wawu maka karena wawu termasuk huruf illah, dia masuk kelompok muktal ya muktalakhir artinya muktal dengan wawu muktalwawi ya kemudian yang ketiga muktal yak contohnya yarmi lempar artinya ya kemudian yadni berzina ini diakhiri dengan yak ya mudahnya pula kalau di sini dia huruf sebelumnya itu kok di kasra ya? Ya, itu saja. Yarmi kemudian yasmi ya, dia diakhiri dengan huruf ya. Oleh karena itu dia termasuk kelompok fi'il muqtal akhir yang muqtal dengan ya.